Saya Pada sebuah pertanyaan Adakah sunnahnya tentang badal haji Yakni menghajikan orang yang telah meninggal Dengan cara menyerahkan sejumlah uang Tertentu kepada pihak Atau lembaga penyelenggara haji Untuk menghajikan orang yang telah meninggal dunia Pada hukum asalnya Yang seperti ini Diperbolehkan Terutama bagi mereka yang Telah sampai pada tingkatan wajib haji Mungkin karena nazar Atau yang semisalnya kemudian meninggal dunia sebelum mampu melaksanakan ibadah haji maka sebagai ahli waris misalkan anak berusaha untuk memenuhi kewajiban haji dari orang tuanya nah, hanya saja ada dua hal yang harus diperhatikan ketika ingin melaksanakan ibadah haji seperti ini, yang pertama Orang yang melakukan badal haji Dia sendiri sudah pernah berhaji Sebelumnya Sudah telah berhaji Islam Misalkan orang tua saya meninggal dunia Saya ingin Menghajikan orang tua saya Maka saya sendiri sudah harus pernah berhaji Kalau saya belum berhaji sebelumnya Ini tidak memenuhi syarat Yang kedua Yang harus diperhatikan Kita benar-benar memastikan bahwa Si Pelaksana Badal Haji memang betul orang betul betul orang yang bisa dipercaya, betul betul orang yang bisa dipercaya. Dipercaya dalam hal apa? Dalam hal hukum-hukumnya orang yang melaksanakan Badal Haji itu bisa melaksanakan Haji sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW dan jujur. Nah, karena sudah banyak terbukti penyelenggara Badal Haji ternyata. Fiktif Ternyata fiktif nah, Satu orang membadalkan haji sekaligus lima Yang melaksanakan badal haji satu Tapi atas nama lima orang Itu terjadi Kemudian pihak penyelenggara badal haji Mengeluarkan sertifikat Tanda bahwa Si A yang telah meninggal telah dibadalkan haji nah, Maka ini kita harus berhati-hati memang Apalagi kalau ditawarkan dengan harga yang murah. Stop. Tunggu dulu. Nah, karena untuk melaksanakan badal haji. Biaya yang dikeluarkan pun. Ternyata kurang lebih sama dengan haji yang sesungguhnya. Badal haji kok 5 juta. Jangan. Nah, karena biaya haji itu luar biasa. Tinggi. Walaupun mereka yang membadalkan sudah hidup di sana. Di Mekah. Nah itu biaya luar biasa. Misalkan ambil dari malam tarwiyah di Mina, kemudian wukuf di Arafah, Muzdalifah, ayam Tasyrik di Mina. Nah. kemudian melakukan tawaf ifadah dan seterusnya itu, itu perlu biaya besar, makan dan konsumsi saja sudah seberapa. Nah, maka yang paling terpenting seperti itu berhati-hatilah di dalam memilih orang atau lembaga yang menyelenggarakan badal haji. Allahu alem sholat. Ya. Karena saya pernah menemui seperti itu, jadi satu sertifikat untuk lima sekaligus, satu sertifikat langsung lima orang. Yeah, terus si badal pembadal haji tadi itu terus liatnya bagaimana? Labaikallahumma, labaiknya an siapa? Untuk siapa? Nah, untuk si fulan, si fulan sekaligus lima, tidak memungkinkan. Yang ini yang menitipkan, karena sudah wah, murah ya selama murah dapat sertifikat uhlus cukup Mohon dijelaskan tentang larangan menjilintangkan atau tasbik saat menunggu salat di masjid karena masih banyak yang melakukan ya saat mendengar khutbah Jumat Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskannya karena saya kurang apa namanya kurang mengingat atau menghafal hal-hal yang terkait dengan ini mohon maaf wassalam cuma dua saja kan atau mungkin secara lisan silahkan apalagi terkait dengan pendidikan anak tadi nggak usah kemana-mana fokus di situ saja kita sudah cukup sebenarnya tentang pendidikan anak ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaannya bagus sekali, karena ini sudah ternyata semacam problem yang semakin lazim dihadapi oleh kita, karena terkait dengan hampir sebagian besar kita secara ekonomi memang menengah ke bawah, artinya ketersediaan lokasi dan tempat untuk tinggal dan menetap itu sangat terbatas sekali. Tidak semua di antara kita lalu mendapatkan Kelapangan dari Allah Azza wa taala memiliki rumah yang apa namanya yang proporsional yang apa namanya cukup mungkin anaknya lebih dari dua lebih dari empat lebih dari enam sementara rumah itu sangat terbatas sekali terkait dengan pertanyaan seperti ini ya yang jelas kita banyak banyak bersabar dalam kondisi yang seperti itu banyak banyak bersabar yang kedua ini juga nasihat untuk kita semua barakatulahfiqum artinya semangat kita untuk memperbanyak keturunan menambah putra dan putri harusnya diimbangi dengan persiapan yang cukup untuk pendidikan mereka. Untuk pendidikan mereka. Karena tujuan memperbanyak anak bukan dilihat dari jumlahnya saja, bukan dilihat dari apa namanya? kuantitasnya, tapi kualitasnya, jangan sampai terlupakan. Nah, jangan sampai ter terlupakan. Nabi Muhammad alaihi salam mengatakan tazawwaju alwalud walwadud. Kanu itu, yang banyak anak tapi dia wadud. Penyayang, penuh kasih, mampu mendidik anak-anaknya. Ini juga nasihat sekaligus barakallahu fikum, semangat kita untuk memperbanyak keturunan harus selalu diimbangi dengan semangat kita memperbaiki kualitas pendidikan mereka. Nah, maka tolong diperhatikan dan dipertimbangkan juga barakallahu fikum kalau terkait dengan pertanyaan, apakah cukup kalau misalkan anak kita putra dan putri dipisahkan dengan sesuatu padahal itu masih ruangan, itu belum cukup nah, idealnya memang sudah terpisahkan dengan ruang kenapa? karena yang diinginkan sekarang kalau masih satu ruangan mohon maaf aurat kakaknya, aurat adiknya tidak menutup kemungkinan terlihat dan terbuka kalau masih dalam satu ruangan Nggih. Mungkin kalau dipisahkan yang satu di sana, yang satu di sini. Ini saya misalkan ruang ya, sana putra, yang sini putri. Mungkin kemungkinan untuk barangkali kemungkinan untuk kemudian apa namanya? tanpa sadar memegang di tengah malam, tanpa sadar memeluk, iya itu bisa dinihilkan, tidak. Tapi kemungkinan untuk melihat aurat saat bangun, saat mau tidur, kemungkinan ini tidak bisa dihindarkan. Maka wallahu alam bisawab. Yang idealnya terpisahkan dengan ruangan juga. Nah, sehingga yang putri juga leluasa untuk melakukan aktivitasnya. Yang putra pun demikian. Nah, jangan sampai anak-anak kita rasa malu mereka, hayak mereka. Itu kemudian berkurang. Hanya karena terbiasa melakukan seperti itu di depan lawan jenis. Walaupun itu kakak dan adiknya sendiri. Nah, mestinya kan rasa hayak sifat malu itu sudah mulai ditanamkan. Naam. Sejak kecil walaupun kepada saudara kandungnya sendiri. Hayak. Itu yang kita khawatirkan sudah terbiasa di depan laki-laki, di depan perempuan, walaupun tuh kakak dan adik kandungnya sendiri, akhirnya berlanjut kepada yang selain kakak dan selain adik. Itu yang apa namanya? perlu kita perhatikan. Melalui tempat ini saya ikut mendoakan panjenengan mudah-mudahan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, nggih. Kemudian Rumahnya bisa lebih representatif lagi. Mungkin orang tua yang lebih banyak mengalah, ruangan itu dibagi. Bagaimana caranya? Terpisahkan oleh hijab atau mungkin sekat, namanya sekat sederhana. Mungkin terbuat dari apa namanya whiteboard atau terbuat dari triplek tipis. Tidak ada masalah, insya Allah. Sambil menanamkan kepada mereka sikap kenaah, zuhud dan seterusnya bersabar. Mudah-mudahan Allah berikan rizki. Barakaloh. Menggol yang lain. Hukum menguncir rambut seperti kepang kuda dan yang lainnya, Wongku alam. Yang terkait dengan materi atau sudah cukup sepertinya sudah menjadi orang tua baik semua, insyaallah sudah sukses dan berhasil begitu saudara. Ya? Yang ini anak-anak dua ini dari tadi siang datang terus ke tempat saya, anaknya Sobri. Ini anaknya Sobri. Yang ini sama, anaknya Sobri juga. Berarti kakak adik iya, kakak adik anaknya Sobri adil, ini kan kayak ada ini, ini, kalau itu, saudara, anaknya siapa tadi sudah nyebut ini, anaknya Taufik Bajri Insya Allah, cukup Insya Allah, monggo, bapak, di luar tema, kalau abah mem, membadarkan haji. Setahu saya termasuk juga itu, umrah pun demikian Wallahu'ala Sebatas pengetahuan yang saya peroleh seperti itu Oke. Kalau ada kesempatan, monggo Asalkan itu secara syar'i. I. Yang sering terjadi sekarang itu Mengumrahkan orang tuanya Itu dari Mekah melalui Tan'im Itu yang menjadi bahan Apa namanya, diskusi yang panjang Mestinya untuk keluar dari polemik itu Bukan dari Tan'im Tapi dari luar batas apa namanya mikotullah alham. Okay. Yang tentang pendidikan anak ini sudah cukup ya kan? Enggak, Sibri. Pertanyaan yang bagus untuk tarbiyatul aulad, mana yang lebih didahulukan? Ilmu atau adab dan akhlaknya dulu? Mestinya ini beriringan, Sibri. Mestinya ini beriringan. Teori dan praktek jadi mestinya modul atau buku pegangan pelajaran anak-anak kita itu ada perimbangan antara antara teori dan praktek. Nah, antara teori dan praktek itu harus berimbang. Contoh sekarang, walaupun. Nah, untuk zaman-zaman seperti ini praktek lebih banyak ditanamkan tuh anak-anak kita. Nah, karena secara teori mereka mudah menerima. Hari ini diisi, diisi teori, besok teori, besok teori, anak-anak kita masih mampu. Tapi untuk prakteknya masih, apa namanya sangat jauh dari harapan maka misalkan idealnya idealnya misalkan adab yang diajarkan kepada anak-anak kita tentang teori hidup bertetangga misalkan satu materi ini, materi adab dan akhlak, tentang adab bertetangga seminggu sekali satu judul seperti ini saja, minimalnya satu, satu bulan, idealnya begitu misalkan hari ini hari ini hari Senin teori yang saya sampaikan mencatat sebuah hadis tentang keharusan dan kewajiban memuliakan dan menghormati tetangga tulis hadisnya. man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrin jarahu barang siapa beriman kepada Allah dan al yawmil akhir muliakan dan menghormatilah tetangganya ditulis Arabnya ditulis bahasa Indonesia anak-anak diminta untuk menulis Selesai menulis, ayo dihafal dibaca bareng-bareng. Satu dua tiga rame-rame. Mankanayu minubillahi waljami'ah. Tiga kali empat kali. Sudah satu satu. Kamu Ridwan, Abdul Aziz, Abdul Rahman, kan gitu. Irbad, sepuluh orang misalkan, satu satu baca. Lancar semua. Ulangi lagi bareng-bareng. Mankanayu minubillahi waljami'ah. Sudah. Sekarang terjemahnya dibaca bareng-bareng dengan metode yang sama tadi. Tiga kali empat kali. Sekarang satu satu baca. Tutup bukunya. Ada yang sudah hafal? Saya yakin anak-anak kita langsung hafal. Sudah satu coba. Mau Itu pertemuan pertama 40 menit. Pertemuan pertama 40 menit. Nah. Kemudian yang kedua, pertemuan berikutnya hari Senin pekan depan, kita sudah mulai menyampaikan kepada anak-anak tentang studi kasus. Kita siapkan 8 sampai 10 kasus misalkan. ini. Mereka sudah hafal hadis Terkait dengan memuliakan dan menghormati tetangga Mereka juga sudah mulai mengenal terjemahnya Sekarang kita ajarkan mereka studi kasus 8-10 sampai kasus Kasus yang pertama misalkan begini nah, Di musim hujan Tetangga kita menjemur pakaian Tetangga kita siang itu pergi Sekeluarga Pintu dikunci Jendela dikunci Tetapi jemuran pakaian mereka Masih ada di luar Hujan turun, apa yang harus kamu lakukan? Ini harus studi kasus, satu. Paham gak nih studi kasus? Diajarkan. Jawab. Oh begini diskusi. Oh begini sangat bagus bagus ya. Diambilkan dipinggirkan pinggirkan, simpan di teras, karena kita sudah bertetangga dengan baik. Contoh yang kedua, kamu mendengar tetanggamu sakit dirawat di rumah sakit. Nah, bahkan sampai di infus. Karena kena penyakit demam berdarah. Apa yang harus kamu lakukan? Kan itu. Ayo Ustaz. apa? Ayo. Ya, bilang api, jenguk sekaligus jalan-jalan. Kan itu misalkan. Ini punya alasan kesempatan jalan-jalan ini. Jenguk Ustaz ke rumah sakit. Kan sekaligus jalan-jalan. Bagus. Kalau kamu, kamu. Oh, ya, jangan niat jalan-jalan. Harus niat jenguk. Sudikasus dua. Kan itu. Tiga. Pamanmu datang dari Jakarta, membawa oleh-oleh kerak telur sampai sepuluh bungkus apa yang bisa kamu lakukan untuk tetanggamu anak-anak diajar, diajar menjawab ya untuk anu dibagi ustaz yang dua untuk tetangga atau yang lima untuk tetangga, wah mas, sedikit sekali temannya, semuanya ustaz, saya untuk tetangga kalau saya, masya Allah, diskusi jadi kelas itu hidup begitu sabri, kelas itu biarkan mereka diskusi sendiri maksudnya lawan-lawanan, ya yang dua untuk tetangga, naik aku lima yang lain, ah enggak, kalau saya sepuluh semuanya nggak ada apa-apa yang penting mereka hidup apa, suasana diskusi anak-anak kita itu sudah mulai dihidupkan kita kemudian yang mengarahkan kan itu ya kita yang arahkan contoh kasus yang keempat kan itu misalkan kamu lewat di depan rumah tetanggamu ketika berbelok ke samping rumah apa namanya pipa pam pdam itu yang disalurkan ke tandon ternyata banjir Juru akhirnya sudah karena apa? Penuh. Apa yang kamu lakukan? Mandi. Mandi di bawahnya kucuran gitu ya. Ini jawaban dari santri Wilden. Kan <ganti> itu. Apa yang kamu lakukan itu kan diskusi. Mungkin anak ada yang jawab seperti itu. Mandi Ustaz. Ada yang us gitu, gitu, gitu. Ada. Ya kita matikan pamnya. Ya kita sebagai guru mengarahkan. Sudah lima, enam, tujuh. Ini memang perlu improv, kemampuan improvisasi dari seorang guru. Guru, tapi itu tetap bisa dibentuk Dengan dilakukan pelatihan-pelatihan Atau mungkin modulnya dibuat Dan disiapkan Contoh ke enam, contoh ke tujuh, contoh ke delapan Kan gitu ya Contoh ke sembilan, tetanggamu Apa namanya, beli barang Kemudian barangnya banyak Membawa kemudian apa, Tosa atau Fukuda itu ya Bawa tarang Apakah kamu cuma berdiam diri melihatnya atau bagaimana Kan gitu ya Kemudian nanti kasih PR Sebutkan Sepuluh nama tetanggamu kanan kiri depan belakangmu orang tuanya juga belum tentu tahu mananya. Padahal itu kan hak tetangga, gitu Salim ya? Itu kan sesuatu yang kecil remeh, tapi kita anggap kecil sebenarnya besar dalam nilai dakwah. Kita kenal tetangga kanan kiri, muka belakang mungkin jarak dua rumah ke kanan dua rumah ke kiri sehingga saat bertemu kita ucapkan salam assalamualaikum sambil sebut namanya. assalamualaikum Pak Parno assalamualaikum Pak Abdul Aziz assalamualaikum Pak Joko lebih dekat dengan kita sehingga tidak ada terkesan dakwah salafiyah atau salafiah itu tertutup eksklusif tidak mau kecuali dengan kelompoknya sendiri kita panggil sekaligus namanya anak-anak kita juga diajarkan itu tetanggamu yang itu, kamu kalau panggil namanya bahkuji kan itu yang sana manggilnya ini manggil sana pak d sana manggilnya om sana manggilnya bu itu kan studi kasus pr kemudian minggu ketiga ini masih minggu kedua loh ya lihat satu tema aja subhanallah kalau anak-anak itu tertanam dengan baik akhlak dan adabnya akan akan apa namanya akan muncul karakter itu akan muncul. Nah minggu ketiga praktek kan itu ya minggu ketiga praktek kita kasih pr mereka bawalah kan itu ya bawalah buah-buahan tentukan misalkan apel tiga butir atau pisang satu sisir atau sudah ditentukan dari kita kirim surat dalam buku komunikasi sampaikan ke orang tua mohon maaf. Ananda untuk pekan depan hari Senin Disiapkan buahnya Ada berapa pilihan tidak mesti ditentukan Baik itu apel, pisang silahkan Kenapa nanti akan Dimasukkan di plastik Misalkan kita punya murid tadi 10 Masing-masing satu plastik berarti kan 10 plastik Nanti kita bawa mereka Berkunjung ke tetangga Itu praktek namanya Agar tetangganya Tidak kaget sebelumnya kita yang berkomunikasi Dengan tetangga Mohon maaf pak ini pas pelajaran di pondok kami itu kan tentang mengajarkan cara bergaul dengan tetangga, bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi mohon maaf besok anak-anak itu akan datang berkunjung ke rumah sini. Oh iya ya, sama, Mas. Sekaligus kan kita dakwah, kita sampaikan kepada tetangga dan masyarakat kita bahwa sebenarnya Salafin itu tidak tertutup, tidak eksklusif. Salafin itu hanya untuk kelompoknya sendiri. Tidak menganggap kelompok yang lain najis. Keliru. Anggapan seperti itu salah. Oh iya, iya, iya. Pas besok datang, ayo ke sana. Abdul Aziz dengan Ridwan ke sana. Kan itu ya, irbat dengan Abdul Rahman ke sana, dibimbing, diajarkan. Nanti kalau sudah datang datang sana ucapkan Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kalau sudah ada orang yang keluar, mohon maaf, boleh kami masuk? Ada kata pembuka mohon maafnya. Oh ya masuk-masuk karena sudah tadi di setting kan ya, kita sebagai guru dari Bi'aponda sudah memberikan mukaddimah silakan orang tetangga kita, ada apa ini Adik-adik? Kita sudah ajarkan, dihafalkan, e, mohon maaf. Apa tadi ya? kan itu karena sudah diawalkan mohon maaf pak apa tadi apa tadi kan itu kami oh ya kami dari santri apa kan itu ya. santri pondok Umar bin Khotob uh, apa kan itu lihat catatannya anu pak kami ingin berkunjung silaturahmi kesini jadi mungkin kaku nggak ada masalah orang namanya belajar praktek oh ya diajarkan caranya begini sudah selesai selesai kan ya selesai kumpulkan lagi di kelas. Minggu depan pertemuan keempat, evaluasi dari prakteknya. Kemarin pengalamannya gimana, Abdul Aziz, waktu ketemu di datang berkunjung ke rumahnya Mbah Mbah, Mbah Surah, misalkan. Waduh, Ustadz, deg-degan. Deg-degan itu gimana, ya? Deg-deg-deg. Begitu. Itu kan evaluasi dari praktek. Praktek luar biasa, satu judul, satu bulan. Daripada digenjot nulis, hafal, nulis, hafal, nulis, hafal. Sementara implementasinya mereka tidak paham, susah. Begitu, Insyaallah mau dipraktekan enggak di sini atau sudah? Mau dipraktekan. Antum guru adab dan akhlaknya. Oh, enggak. Misalkan nanti adab makan. adab makan menggunakan tangan kanan, kan gitu ya. Ambil yang dari dekat, cuci tangan sebelumnya, itu semua disampaikan secara teori. Kemudian minggu depannya contoh kasus kan itu dengan pertanyaan boleh kak makan dengan tangan kiri? Gak boleh kalau temannya itu contoh kasus pertama. Contoh kasus kedua kalau temanmu makan pakai tangan kiri gimana? Kan itu. Kalau misalkan simbahmu makan pakai tangan kiri gimana? Itu karena tidak ada atau kurangnya kita memberikan contoh kasus banyak kejadian saking lugunya anak-anak kita, saking cerdasnya mereka dan begitu tertanamnya pelajaran akhlak dan adab pada mereka ketika simbahnya itu makan pakai tangan kiri bah setan bah. Setelah iya, saya lakukan begitu saja. Saking, maknanya saya bilang saking terdahsyatnya mereka, saking tertanamnya ilmu itu, saking semangatnya mereka, langsung spontan bah, pakai tangan kiri, nggak boleh itu setan bah, setan. Ya simbah mana yang tidak akan tersinggung, kan gitu? Saya pernah menyaksikan sendiri, masya Allah, di acara walimahan, ada tokoh masyarakat makan pakai tangan kiri. Anak-anak kita ini lugunya, wah itu kok makan pakai tangan kiri di depan orang banyak loh ini. Wah, kau pakai tangan kiri itu, enggak boleh setan itu. Wah, lah memang di kelas diajarkan. La tak kuru walatash shroobu bishimal. Fa inna shaitona ya tuluaya shroobu bish. jangan makan minum pakai tangan kiri. Karena yang makan minum dengan tangan kiri adalah syaitan itu tertanam betul. Faham oh, mana nanti? Wu, setan itu. Nah, kan harusnya diberi contoh kan? Kasus, kalau misalkan yang pakai pakai tangan kiri itu tidak kamu kenal, bagaimana cara mengingatkannya? begitu contoh kasus 1 2 antara 8 sampai 10 saya kira sudah cukup untuk anak-anak kita itu. Kan itu ya. Nanti pekan depan praktek. Prakteknya apa? Urunan. Kalau misalkan jenengan apa itu Anda adalah seorang ustaz yang punya rezeki banyak enggak apa-apa. Anda yang masak nasi kebuli. Sedangkan nasi kebuli kasih kerupuk, kasih daging, buat nampan karena murid kita tadi 10, dibuat nampan misalkan berapa? 5. Karena 2 2 atau misalkan dua, lima-lima, ayo makan. Sekarang prakteknya gimana? Cara duduknya? Yang diajarkan ulama, akhlaknya bagaimana? Apa namanya cara makannya? Coba makannya. Anak senang aja. Nasi kebuli. Gratis maning Kan itu. Ada dagingnya, ada kerupuknya, ada jusnya. Kita kan tinggal ngarahkan. Oh jangan-jangan, tidak seperti itu. Pelan-pelan makannya. enggak usah rebutan. Coba lihat ustad. Nah ini bagus. Tenang. Dikunyah yang banyak. Masya Allah. Jangan kami punya temannya. Itu kan praktek. Minggu depannya baru evaluasi dari prakteknya. Gimana? Nasi kebuli kemarin. Enak gak? Enak Ustaz. Ini. Wallahu alam misal. Tinggal improvisasi. Dipraktekan ya Sabri ya? Insya Allah. Ya, praktek berbakti sama orang tua. Kan gitu ya. Kebersihan. Kan adab juga itu kebersihan. Praktek membersihkan kamar mandi. Coba perbanyak prakteknya. Insya Allah anak-anak kita ini sudah terbiasa dengan akhlak dan adat. Biiznillah. Kalau kita... Transfer ilmu, transfer ilmu, transfer ilmu. Mereka cuma menghafal dan mengingat. Implementasinya tidak ada, susah. Atau implementasinya kurang. Kita sendiri yang sedih akhirnya. Nah, itu. Memuliakan tamu, itu ya leh. Ya? Oh, oh gitu. Atau Ustaz Mukhtar aja yang ajar. Bisa sabtu. Oh gitu. Mau? Nanti ke lobby yang panitia Pemalang, biar berangkatnya siang. Misalkan menghormati tamu, hadisnya ada terjemahkan minggu depan contoh kasus kan gitu ya. Kalau misalkan ada tamu ditemui oleh abimu kan gitu ya. Apa yang kamu lakukan kan itu ya? Datang ke ruang tamu, assalamualaikum, cium tangan misalkan kan itu ya. Setelah itu masuk ke rumah atau duduk dengan, dengan tertib dengan rapi di samping abi kan itu.bolehkah mengambil makanan yang disiapkan untuk tamu itu kan contoh kasus satu dua tiga empat lima dan seterusnya. Wallahualamiserat, saya kira cukup ya. Itu tadi kalau dipraktekkan sudah luar biasa itu. Metode pengajaran adab dan akhlak. Dengan cara seperti itu saya yakin kalau dipraktekkan masyaAllah luar biasa. Jadi satu tahun pelajaran cuma 12 judul. 12 judul. Jadi kita tidak usah, wah ini oh, apa, modulnya mana ini? Kan itu. Yang kemarin saja sudah habis. Ada sebuah buku cetakan hampir 30 jenis adab. Satu tahun selesai tapi implementasinya kurang ternyata. Perbanyak itu wallahu alam mudah-mudahan bermanfaat subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh